Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dalam kehidupan kita yang sibuk, yang pising, yang kadang-kadang gaduh ini rasanya perlu kita sesekali nyepi dalam tanda kutip menyendiri dengan diri kita sendiri untuk apa? agar kita dapat melakukan perenungan melakukan refleksi diri muhasabah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cintanya, dengan kasih sayangnya kepada kita, hambanya ini. Dengan sengaja menyediakan satu bulan dalam dua belas bulan kehidupan kita. Agar kita dapat melakukan perenungan diri itu, melakukan muhasabah itu sehingga kita bisa mengevaluasi diri sebelas bulan yang kemarin itu kesibukan kita yang luar biasa itu kita bisa mempertanyakan pada saat satu bulan yang dianugerahkan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk merenung itu kita bisa mempertanyakan kepada diri kita sendiri, kita kemarin itu sibuk apa? Apakah kesibukan kita selama itu cukup punya arti untuk kepentingan diri kita sendiri kini maupun nanti, di dunia maupun di akhirat. Jangan-jangan kesibukan kita 11 bulan yang begitu luar biasa itu tanpa arti. Bulan Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita antara lain agar kita bisa bersendiri dengan diri kita sendiri, agar kita bisa muhasabah, agar kita bisa mengoreksi diri kita sendiri selama 11 bulan. Apakah kita Menjadi semakin baik, semakin baik Ataukah tetap dalam kondisi yang sama Ataukah justru semakin lama, semakin buruk Maka berbahagialah mereka yang bisa mempergunakan bulan suci ini Untuk peningkatan diri sendiri Bukan untuk hura-hura seperti hari-hari yang lain Demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.